Assalamualaikum sederhana, berita siang edisi hari ini Jumat 2 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar Kemendagri mencatat 20 juta lebih warga Indonesia belum merekam data EKTP Pemerintah tetapkan Hari Raya Idul Adham pada 12 September 2016 Indonesia siap kampanye pencalonan anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa didengarkan di Radio Loser 94,6 FM AC Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada 20 juta lebih warga yang belum merekam data EKTP hingga akhir Agustus 2016. Menurut data Kemendagri, warga yang telah melakukan perekaman berjumlah 162.047.403 jiwa. Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo mengatakan bahwa pemerintah tetap menargetkan perekaman data EKTP hingga akhir bulan ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan perekaman data EKTP dilakukan setelah melewati tengat yang diberikan. Kem Dagri menargetkan perekaman data EKTP seluruh warga dapat rampung pertengahan tahun depan. Jika perekaman telah selesai, masalah data ganda kependudukan juga diyakini akan hilang. Sementara itu, Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Dagri, Sudan Arif Fakrullah mengatakan, Kem sebenarnya telah melahirkan regulasi yang mempermudah pembuatan EKTP bagi warga. Namun kemudahan melalui regulasi Kemendagri itu tidak mengatasi kesulitan pada tataran implementasi. Sudan mengakui banyak masalah terkait sumber daya manusia yang ditemui di berbagai daerah. Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1437 Hijriah akan bertepatan pada Senin 12 September 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, seusai menggelar sidang isbat di kantor Kementerian Agama RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis Petang. Lukman mengatakan saat sidang isbat, semua pihak sepakat menetapkan Idul Adha bertepatan pada Senin 12 September 2016. Berdasarkan pemaparan tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, diketahui posisi bulan sudah berada di bawah matahari. Perhitungan Hisab tersebut kemudian dikonfirmasikan dengan metode Rukyat. Dari sejumlah petugas yang melakukan pemantauan di sejumlah titik dilaporkan tidak ada satupun yang melihat hilal. Artinya, awal bulan Sulhidjah baru jatuh pada Sabtu 3 September 2016. Sidang Isbah dilakukan secara tertutup seperti saat sidang penentuan awal Ramadan dan satu syawal. Sidang tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, serta duta besar negara sahabat dan sejumlah tokoh Islam. Syederalun Indonesia akan meluncurkan kampanye pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, Dalam sidang umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, 19 hingga 29 September 2016. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam sidang umum PBB ke-71 adalah peluncuran kampanye pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Menurutnya, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara lain sejak 2009 lalu untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan tersebut. Sementara Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri yang juga salah satu anggota pejabat tinggi delegasi RI dalam sidang umum PBB, Hasan Klip, mengatakan bahwa sudah banyak negara yang mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk berudu 2019-2020 akan diadakan pada 2018 dengan sistem perwakilan area, misalnya dari Asia adalah Indonesia dan Maladewa. Sederolun, Menteri Pendidikan dan Kebudian RI, Muhajir Effendi optimistis program co mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bersaing di lingkungan regional maupun internasional. Muhajir mengatakan bahwa prinsipnya untuk memajukan kualitas STM nasional, maka harus dibuat terobosan di bidang pendidikan. Menurutnya, melalui program co para siswa mampu mendapat pelajaran di luar kelas yang bisa membentuk karakter kuat. Ini seperti yang diamanatkan pemerintah melalui revolusi mental. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Muhajir juga menekankan dalam pembentukan karakter yang lebih berkualitas juga harus diimbangi dengan minat membaca yang tinggi. Oleh sebab itu, Menteri Muhajir pun mendukung keputusan mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2015 tentang membaca 15 menit sebelum belajar. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi berencana menambah jumlah kuota jemaah haji bagi Indonesia. Namun, rencana tersebut tidak sempat terwujud. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rencana tersebut gagal karena kepastian rencana tersebut baru disampaikan kembali di detik-detik terakhir pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Namun peraturan haji sudah ditandatangani kedua negara. Lukman menambahkan dalam peraturan haji termaktub bahwa kuota jemaah haji Indonesia jumlahnya sama dengan tahun lalu. Artinya jumlah jemaah haji yang disetujui ada sebanyak 168.800 orang. Artinya tidak ada penambahan 10.000 sebagaimana yang dijanjikan. Menurut Lukman Hakim, waktu yang mepet membuat Kementerian Agama tidak memungkinkan menambah kuota sebanyak 10.000 jemaah lagi sebab dibutuhkan persiapan bagi pelaksanaan haji. Sebab dibutuhkan persiapan bagi pelasnaan haji lagi. Namun ia berharap pada pelaksanaan Haji tahun depan, hal ini dapat diwujudkan dengan dengan dimasukkannya penambahan kota Jemaah haji itu di dalam peraturan Haji juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan terhadap 9 anak buah kapal warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Flivina. Armanata Nasir menjelaskan, ke-9 WNI saat ini disandera di lokasi yang berbeda. Kementerian Luar Negeri terus berupaya melakukan pembebasan Sandra dengan cara diplomasi. Krisis Center yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, juga terus menjalankan fungsinya. Selain itu, TNI dan Badan Intelijen Negara juga tak berhenti menjalankan operasi intelijen. Di sisi lain, perusahaan tempat para ABK bekerja pun terus berkomunikasi dengan kelompok penyandera. Sebelumnya, Mengkopol Hukam Wiranto memastikan bahwa dua dari 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina berhasil melarikan diri. Dua WNI tersebut yakni bernama Sofyan dan Ismail Sedarlun, Irak mengeksekusi tujuh pria berkebangsaan negara-negara Arab dengan cara digantung karena terbukti merupakan anggota kelompok militan Al-Qaeda Ketujuh orang itu ditahan lebih dari empat tahun lalu dan ditemukan bersalah melakukan aktivitas teroris dengan organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya ISIS Dakhil Radhi, anggota Dewan Provinsi Dikar di Selatan Irak mengatakan, vonis mati dengan cara digantung dilakukan pada Rabu lalu terhadap tujuh teroris dari Mesir, Tunisia, Sudan, Palestina, Suriah, dan yordania di penjara Nasiriyah. Seorang petugas penjara Nasiriyah yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, ketujuh orang yang digantung itu sudah dipenjara lebih dari empat tahun. Sementara sekitar 60 orang lain dari Yaman, Arab Saudi, Suriah, Mesir, Libya, dan Aljazair masih berada ditahan di penjara Nasiriyah atas tuduhan serupa. Tidak diketahui berapa orang di antara 60 orang itu yang telah divonis hukuman mati. Pada 21 Agustus lalu, Irak menggantung 36 orang atas pembantaian oleh milisi Sunni dan sekutunya atas 1.700 anggota baru militer pada 2014. Kelompok Pemerhati Hak Asasi Manusia Amnesty International ketika itu mengatakan bahwa sepanjang tahun ini pihak otoritas telah mengeksekusi mati 81 orang. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, Sekian berita siang edisi Jumat 2 September 2016. Berita suari Seram BFM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com Follow juga Twitter kami, at Seram BFM. Shadaralun, wassalamu'alaikum warahmatullahi